Assalamualaikum Saudara-saudara, berita pagi di Si Hari ini Kamis 26 Juli 2018 dibacakan Ardian Syah. Polda bangun gedung PPA di Treskrimum. RRI Rimbaraya dibangun dibener meriah. Polisi tembak DPO begal dan curan mordi Locks Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM berita pagi ini juga bisa anda dengarkan di Radio Citytis 94,4 FM Lomawe, Radio Lower Sundan FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram di FM. Jarlun Kepolisian Daerah Aceh mulai membangun gedung perlindungan perempuan dan anak Direktorat Reserse Kriminal Umum. Pembangunan gedung ini ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Kapolda Aceh Irjen Polisi Rio S. Jamba di Kompleks Mapolda Aceh kemarin. Gedung tersebut dibangun tepat di samping gedung Ditreskrimum, area belakang Mapolda Aceh. Dalam peletakan batu pertama kemarin juga dilakukan pesiju atau tepung tawar oleh Tengku Syukri Pango. Menurut Irjen Polisi Rio, untuk dapat memenuhi semua harapan masyarakat tersebut, Polri tidak melakukannya sendiri. Menurut Jenderal Bintang 2 ini, dukungan pemerintah daerah kepada Polda Aceh kali ini terwujud melalui dinas PUPR yang menghibahkan pembangunan gedung PPA di Mapolda Aceh dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh atau APBA tahun 2018. Sedarlun Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia melakukan penandatanganan kerjasama pendirian RRI Rimba Raya Bener Meriah selasa lalu. Dalam kesempatan itu Direktur Utama Radio Republik Indonesia M. Rohanuddin menyampaikan bahwa kerjasama ini penting karena mengingat sejarah perjuangan Radio Rimba Raya dalam penyiaran saat agresi militer Belanda pada tahun 1948 Rohanuddin menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi intens dengan pemerintah Kabupaten Bener Meriah sejak lama sehingga tercapai kesepakatan tersebut. Dijelaskan Rohanuddin banyak hal menarik jika dilihat sejarah Radio Rimbaraya pada saat agresi militer Belanda, beberapa di antaranya adalah Radio Rimbaraya Cikal bakal Voice of Indonesia. Sedat tim Satreskrim Polres Loksmawai menembak bagian kaki kanan EK yang merupakan DPU dalam kasus begal pencurian dan penggelapan sepeda motor saat ditangkap di kawasan Jalan Darussalam kota Loksmawai selasa sore pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Kasatreskrim AKP Budi Nasuha menyebut penangkapan EK yang merupakan warga banda Sakti Loksmawe ini berdasarkan 8 laporan polisi yang diterima pihaknya dalam beberapa bulan terakhir. Dua merupakan kasus begal, 5 kasus curan mor dan satunya lagi kasus penggelapan sepeda motor. Kini tersangka telah diamankan di Mapolres. Dari hasil pengembangan dan penggeledahan yang dilakukan, pihaknya pun berhasil menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya tiga sepeda motor, yakni jenis Honda Supra X125 berwarna orange putih, Honda Supra X125 berwarna hitam, dan Yamaha Mio Sporty berwarna silver. Darlun Dinas Kesehatan Loksmawe menargetkan melakukan vaksinasi measles rubella bagi 60.000 anak dari umur 9 bulan hingga 15 tahun. Kegiatan dalam upaya mencegah terjadinya penyakit campak dan rubella ini akan dimulai 1 Agustus 2018. Pada Agustus ini lokasi untuk penyuntikan vaksinasi MR akan dimulai di sekolah yakni dari tingkat TK hingga SMP. Pada September akan berlanjut di 100 pos yang dibentuk di seluruh kampung yang ada di Loksmawe tasarannya untuk anak-anak yang belum bersekolah. Kepala Dinas Kesehatan Loksmawe Dr. Said Alam Zulkifikar berharap seluruh orang tua dapat mendukung. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Ratna Sarumpait Krisis Center atau RSCC menilai pemerintah gagal menjalankan butir kedua Pancasila setelah menghentikan sepihak Pencarian korban tenggelam KM Sinar Bangun di Danau Toba Sumatera Utara. KM Sinar Bangun tenggelam pada 18 Juni 2018 dan dinyatakan 164 penumpang yang meninggal hingga kini belum dievakuasi. Koordinator RSCC Ratna Sarumpait mengatakan pemerintah memiliki tanggung jawab melanjutkan proses pencarian sebagai bentuk tanggung jawab melindungi rakyat secara adil dan beradab. Aktivis HAM, Natalius Pigai, juga sangat menyesalkan sikap pemerintah yang menghentikan operasi sebelum seluruh korban dievakuasi. Bahkan menurutnya pemerintah tidak menunjukkan sikap bela sungkawa, tidak mengeluarkan status darurat kemanusiaan. Darlun dua bakal calon legislatif DPRK Aceh Barat Daya dikabarkan tidak lulus uji mampu baca Al-Quran. Dari 211 bacalek yang ikut uji mampu baca Al-Quran pada tahap pertama selasa kemarin, 35 bacalek tidak hadir dan 2 bacalek tidak lulus. 2 bacalek yang tidak lulus merupakan dari 2 partai nasional yang berbeda. Kasub Teknis Pemilu dan Hukmas Kip Abdiya Agus Mudaksir membenarkan kabar 2 calek yang tidak lulus uji baca Al-Quran tersebut namun Agus Mudaksir enggak membeberkan nama-nama dan dari partai mana saja Bacalek yang tidak lulus baca Al-Quran itu dengan alasan privasi dan menjaga nama baik. Bagi Bacalek yang tidak lulus, masih ada kesempatan untuk Ketua Parpol mengganti Bacalek yang lain. Dari Newsroom Cerami Tanjung Permais, sekian berita pagi edisi Kamis 26 Juli 2018. Berita siang Seram BFM hadir kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat Berita pagi ini juga bisa anda dengarkan di situs internet kami www.serambfm.com Follow juga Twitter dan Instagram at Seram BFM Sudah lun, wassalam